Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillah lah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah taala, terima kasih banyak untuk semua yang udah uh, ngebelah belain datang untuk kajian kita pada malam ini, sharing night kita. Yang insya Allah kita akan bahas satu hal yang bikin Nabi beruban. Satu tema yang sempat membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah banyak ubannya. Jadi kalau Nabi aja bisa beruban, kayaknya kita mungkin sampai rontok rambutnya nih. Seandainya kita benar-benar menghayati dan mencoba untuk mengamalkan tema ini. Nabi aja yang udah solehnya itu soleh bakat ya. Solehnya itu gift, saking solehnya. Itu sampai beruban mikirin tema ini. Apalagi kita yang mungkin solehnya udah effortnya luar biasa tapi masih hasilnya biasa-biasa aja. Dengan ujian dan fitnah di zaman kita jauh lebih bertubi-tubi. Kalau kata Nabi tentang zaman kita itu seperti potongan-potongan malam. Makin lama makin nambah fitnahnya, bukan makin berkurang. Ujiannya makin bertambah, bukan makin berkurang. Sehingga tema malam ini ini adalah tema yang sebetulnya serius, walaupun tidak harus kaku, tapi tema yang penting bisa dibilang Islam itu cuma ada dua: syahadat, istiqomah. Udah itu aja. Kalau kita mau nanya Islam itu apa secara umum, garis besar dari Islam itu cuma dua. Pertama syahadat, syahadat itu kalau kita terjemahkan dalam konteks kita yang udah muslim berarti taubat atau hijrah itu semuanya masuk dalam bab yang sama. Kalau non muslim berarti syahadat masuk Islam, kalau yang udah muslim berarti taubat atau berhijrah dalam makna yang lebih luas, berarti Islam itu cuma hijrah sama istiqomah. Kalau kita benar-benar bisa ngejalanin dua tema ini, ini udah cukup buat kita. Kalau dalam bahasa surat Ali Imran tuh, Ya ayuhalladzina amanu, itta kulloha haqqa tuqotih, wala tamutunna illa wantum muslimun. Cuma dua itu. Itta kulloha haqqa tuqotih, wala tamutunna illa wantum muslimun. Belajar taat kepada Allah, dan jangan berubah lagi sampai mati. Belajar untuk mencari rida Allah dan jangan lagi berpaling sampai akhir hayat. Last breath gitu, sampai nafas terakhir kita. Belajar untuk uh, memprioritaskan Allah dan jangan lagi mengganda dengan yang lain sampai akhir hayat kita. Kalau kita bisa kayak gini, maka kita menjadi orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung. Cuman dua itu doang tuh Islam. Kalau kita sederhanakan. Tapi kalau kita breakdown, ketaatan itu kan macam-macam ya. Ada ketaatan dalam bentuk um, apa belief, yaitu iman. Siapa yang paling kita yakini. Ada ketaatan dalam bentuk ritual, ibadah. Gimana ibadah sholat kita terutama lima waktu. Kemudian ketaatan dalam bentuk uh, sosial. Seperti apa akhlak kita, seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Ini kalau kita breakdown, kalimat ta, taat. Nah kalau kita sudah belajar taat, maka coba fokus kayak gitu aja sampai akhir hayat. Itu sudah enggak akan ada lagi yang membuat kita khawatir tentang masa depan kita nanti di akhirat. Allah pasti benar-benar menjamin kita min ahlil jannah termasuk ahli surga. Makanya tema Islam itu sebetulnya cuma dua teman-teman. Syahadat Taubat Hijrah itu satu tema Yang kedua adalah istiqomah Atau dawam Istiqomah atau dawam Karena dua istilah ini Sering agak-agak samar di kita Kadang dawam disebut istiqomah Kadang istiqomah disebut da, dawam Tapi gak usah terlalu dipermasalahin Udah aja digabung Istiqomah dan dawam Nah malam ini kita akan bahas bab ini Bab tentang gimana setelah kita berhijrah kita bisa kayak gini itu sampai akhir hayat. Setelah kita bertekad pengen berubah, berubah kita itu sampai akhir hayat. Setelah kita bertekad pengen berhijab, berhijab kita itu sampai akhir hayat. Setelah kita bertekad pengen uh, memprioritaskan Allah, prioritas Allah itu sampai akhir hayat kita. Dalam masalah apapun, sesulit apapun kehidupan kita, kita pengen belajar itu. Satu tema yang kata Nabi telah membuat rambutku beruban. Jadi ada sahabat ngeliat Nabi, kenapa ya Nabi akhir-akhir ini kok rambutnya lebih banyak beruban. Cepat gitu, yang sebelumnya gak kayak gitu, sekarang lebih cepat, kayak banyak masalah. Kata Nabi apa? Syayyabat nih telah menjadikan aku beruban suratuhud wa ikhwatuha. Telah menjadikan... Aku beruban surat Hud dan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Salah satu ayat di dalam surat Hud yang membuat Nabi cepat beruban itu adalah ayat istiqomah. Coba kita buka surat Hud. Surat ke sebelas -11, ayat seratus dua belas. Ini satu, salah satu ayat yang bikin Nabi cepat beruban. Surat ke sebelas -11, ayat seratus dua belas. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Silakan A'udhu Billahi Minash Bismillahirrahmanirrahim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 Dan, ayat berapa tadi teh 111 ya eh 112 maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu dan janganlah kalian melampaui batas sungguh dia maha melihat apa yang kalian kerjakan nah fastaqim ini adalah perintah untuk istiqomah. Dan sebagian besar ulama memaknai yang namanya perintah istiqomah itu adalah wajib. Berarti istiqomah dalam satu kebaikan, hukumnya wajib. Istiqomah setelah kita berhijrah, hukumnya wajib. Istiqomah setelah kita bertaubat. Hukumnya wajib Istiqomah kepada satu syariat Allah Hukumnya wajib Fastaqim Kalimat Fastaqim ini Kalau diterjemahkan dengan istilah lain itu Fattakullah Ya ayuhalladzina amanu Ittakullaha Hakkwatukatih Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa Atau dalam Ayat yang lain disebutkan Dengan istilah wasbir dan bersabarlah. Semua kalimat ini memaknai istiqomah. Bertakwa, bersabar, lurus, jangan berpaling. Semua ini artinya istiqol, istiqomah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah salah satu ayat di dalam Al-Quran yang sempat bikin nabi itu cepat beruban. Gimana cara Nabi bisa cepat berubah? Karena Nabi memaknai ayat ini. Fath istiqomahlah kamu jangan belak belok, jangan kalau bisa bergeser aja jangan. Udah aja lurus kayak gitu, seperti yang Allah inginkan. Memangnya Nabi itu belak belok? Enggak kan? Nabi itu kan orang yang lurus banget ya. Gak pernah beliau tergoda baik oleh tahta harta dan wanita tuh gak sama sekali. Karena tiga tiganya kan pernah ditawarin untuk Nabi kan? Pas beliau lagi awal-awal berdakwah di Mekah tuh, Datang... Uh, Uthbah bin Rabi'ah... Datang Walid Al-Mughiroh... Datang kepada Nabi bilang... Ya Muhammad... Kamu cari apa sih kata mereka? Udahlah kita win-win solution aja deh. Kami dapat apa yang kami inginkan... Kamu juga dapat apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu menginginkan harta... Kami kumpulkan harta-harta kami semuanya. Lalu kami serahkan kepada kamu. Kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Kamu jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Ini kalau dalam konteks kita tuh. Kita lagi hijrah. Kita lagi pengen benar. Tiba-tiba dapat kayak tawaran-tawaran kerjaan. Yang kita tahu hasilnya itu syubhad atau haram. Tapi gede. Syubahat atau haram tapi gede. Arti syubahat kita ragu-ragu. Ini boleh gak sih? Kata ustad ini gak boleh. Tapi banyak yang bilang, Eh kata ustad ini boleh. Tapi banyak yang bilang gak boleh. Kan syubahat nih. Sampai tingkatan syubahat tertinggi itu apa teman-teman? 99 orang bilang boleh. Cuman satu bilang gak boleh syubahat. Walaupun ini gak harus semuanya kayak gini ya. Level orang kan berbeda-beda. Ada yang takwanya sampai ke tingkat waro. Warok itu yang meninggalkan 99 halal hanya gara-gara kuatir dengan satu yang haram. Itu tingkat waroknya itu udah tingkat tinggi lah. Kayak Umar tuh. Itu Umar waroknya luar biasa. Gimana waroknya Umar? Pernah beliau lagi minum susu? Susu enta gitu? Terus rasa susunya beda sama susu yang biasa diminum. Mungkin beda merek gitu, beda brand gitu kan ya. Pas minum nih enggak kayak gua minum biasanya nih, susu ini beda nih rasanya nih. Lo dapat dari mana? Beli di uh, apa? Indomaret mana nih katanya? Kata asistennya, "Enggak wahai Khalifah, ini memang bukan susu unta milikmu, tapi ini unta dari Baitul Mal, unta zakat milik kaum muslimin." Langsung ditaruh tuh gelas mau muntahin enggak enak. Udah lah ditaruh aja tuh gelas di situ. Ma'azallah kata Umar, astagfirullah innalillah, kenapa kamu memberikan sesuatu yang neraka buat saya? Kata pembantunya, ini halal, bukan dari hasil curian, dari baitul mal, tapi kan milik bukan milik saya, milik kaum muslimin dan saya belum minta izin kepada mereka. Akhirnya Umar pun tidak lagi mau minum susu itu dan kemudian meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin. Dia posting, dia bilang wahai masyarakat Islam, posting nih. Presiden posting, bayangin. Apa isi captionnya? Minta maaf saya udah minum setengah gelas susu milik kalian. Ini istiqomahnya seorang pemimpin yang luar biasa. Gak mau macem-macem. Kalau yang bukan milik dia gak mau dia sama sekali. Satu tetes aja gak mau. Kenapa? Satu tetes itu sama dengan satu tetes api neraka. Satu tetes api neraka kan cukup apa melelehkan ubun-ubun ya. Gak usah api neraka, satu tetes lahar aja coba bayangin. Kan ngeri banget tuh. Satu tetes lahar itu bisa ngebakar satu pohon besar. Sepohon beringin itu terbakar oleh satu tetes lahar. Taruh aja di bawah, di akarnya. Kebakar sampai ke atas. Gimana satu tetes neraka? Melelehkan ubu-ubun sampai ke ke ujung kaki. Gak mau udah satu tetes pun. Terus kasus yang lain. Puntan kurangnya ditaruh disini. Kasus yang lain tuh Umar lagi jalan ke pasar Terus tiba-tiba ngelihat Ada banyak ontah Ada satu onta di antara sekian banyak ontah Yang lebih gemuk sendiri dibandingkan yang lain Dia gemuk sendiri nih ontah Akhirnya Umar nanya Itu ontah punya siapa kok bisa gemuk sendiri Kata orang-orang Milik anakmu ya Amir al-Muminin Anakku yang mana? Abdullah bin Umar Panggil Abdullah sini panggil. Ada apa ayah? Abdullah kenapa ontah kamu gemuk sendiri dibandingkan ontah yang lain? Saya enggak tahu. Ya saya apa ngasih makan dari cara yang halal, saya kasih minum dari cara yang halal. Kata umat enggak. Pasti orang-orang mendahulukan ontamu daripada onta yang lain karena dianggap engkau anaknya Amirul Mukminin. Mereka akan memberikan rumput yang terbaik untuk ontamu sebelum onta-ontai yang lain karena engkau anak Amirul Mukminin. Berikan air kepada onta anak Amirul Mukminin. Berikan rumput kepada onta anak Amirul Mukminin sehingga ontamu lebih gemuk sendiri dibandingkan onta yang lain. Tapi saya enggak pernah minta mereka melakukan itu, tapi walaupun engkau enggak minta mereka tetap melakukan itu kata Umar. Terus gimana nih? Keputusan saya kata Umar, jual untamu itu ke pasar dengan harga pasaran sama. Lalu keuntungannya eh lalu hakmu adalah mengambil seharga ketika engkau membeli unta itu masih kecil. Bibit unta. Itulah mil hakmu. Sisa keuntungannya serahkan kepada Baitul Mal. Apa kata anak Amirul Muminin? Sama'an wa ta'atan ya amiral mu'minin, sami'na wa ta'na wahai ayah. Tidak ada protes-protes. Ini artinya bukan dia doang nih eh, yang istiqomah. Dia mengistiqomahkan keluarganya. Bahkan pernah dia eh, nyuruh anaknya itu ngembalikan hadiah gara-gara dapat hadiah dari temannya di Syam. Syam itu Suriah kalau sekarang salah satunya Damaskus. Anaknya Umar itu dapat hadiah dari Damascus Dari temannya kayak gitu Gak tahu lagi ulang tahun atau lagi apa Pokoknya dikasih hadiah aja Pas sampai di Madinah, dilihat sama Umar Ini dari mana nih hadiahnya nih Kata anaknya, dari teman saya di Damascus Wah, balikin Kata Umar, kenapa dibalikin Sesungguhnya dia tidak memberikan hadiah ini Kecuali karena dia melihat engkau sebagai anak Amirul mu'minin Kalau engkau bukan anak presiden Emang dia akan ngasih hadiah Ya saya gak tahu. Maka dari itu kembalikan, yang bukan hak kita dibalikin. Saking luar biasanya istiqomah. Dan Nabi pernah diuji dengan yang kayak gini nih. Diteladani oleh Abu Bakar, diteladani oleh Umar. Teladan Abu Bakar apa? Ketika Abu Bakar hidup bersama seorang perempuan yang menikahi tiga laki-laki ahli surga tiga-tiganya. Siapa namanya? Asma bintu Umais. Cewek yang punya tiga suami, tiga-tiganya ahli surga. Bukan poliandri ya. Dia nikah, terus suaminya meninggal, nikah lagi suaminya meninggal, nikah lagi, suaminya meninggal tiga kali nikah, dan tiga kalinya tiga-tiganya itu ahli surga suami pertama Ja'far Nabi menyebutnya Tayyar seorang laki-laki yang punya sayap di surga itu Ja'far, nanti kalau teman-teman masuk surga ngeliat ada yang terbang-terbang, itu Ja'far namanya jangan foto eh ini siapa sih, Jangan, udah ketahuan Ja'far, ah gak tahu, gak pernah ikut talim ya Jafar namanya kalau yang punya sayap di surga. Kedua suaminya Abu Bakar udah dijamin surga dalam banyak hadis. Yang ketiga suaminya Ali bin Abi Thalib. Jadi tiga kali nikah tiga-tiganya punya anak dan tiga kali tiga-tiga suaminya itu adalah min ahlil jannah, mubashshari nabil jannah orang yang dijamin masuk surga. Nah di masa Asma jadi istrinya Abu Bakar, jadi Asma ini bisa dibilang satu-satunya perempuan yang pernah jadi ibu negara dua kali. Pas istri Abu Bakar sama pas jadi istri Ali, dua kali jadi ibu negara. Dan dia ibu negara pertama dalam Islam, Asma bintu Umais. Nah pas masa dengan Abu Bakar, Abu Bakar kan pedagang kain aslinya. Terus sejak dia jadi khalifah dia udah gak ngurus dagangannya sampai lama-lama habis aja bangkrut. Terus eh, diputuskan oleh Syuroh bahwa Abu Bakar dapat gaji dari, dari Baitul Mal. Gaji dari pemerintah gitu. Nah gajinya kecil. Sejak digaji keluarga Abu Bakar ini gak pernah makan daging lagi di rumah. Karena udah gak sanggup beli daging. Belinya cuman tempe, tahu gitu udah gak sempat Beli dah daging. Sampai suatu saat Asma bilang ya Aba Bakr. Boleh gak kalau misalnya kita tabung dari hasil uh, apa belanja bulanan saya sisihkan sedikit saja nanti setelah beberapa lama kalau udah cukup saya pengen beli daging sesekali seperempat kilo juga nggak apa-apa yang penting makan daging udah lama banget kita nggak makan daging kata Uba kan coba aja kalau bisa disisihin setiap hari sama asma yang harusnya beli misalnya makan telur satu orang satu butir sekarang satu butir bagi empat gitu telurnya teh di apa telur rebus bagi empat Terus juga kalau roti satu orang satu, sekarang satu orang satu roti bertiga. Atau satu roti seharian dicicil makannya, diirit banget sama asma. Sampai setelah beberapa lama akhirnya tabungan asma ini bisa untuk beli daging sedikit. Dia bilang kepada Abu Bakar, ya abadabak ini udah dapat nih bisa beli daging, boleh saya pakai untuk beli daging. Berapa wah asma disebutin angkanya. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai asma berarti gaji saya selama ini lebih ya, lebih dari kebutuhan kita. Rela enggak jika kita berikan kembali gaji yang sisa ini kepada bayi Maal dan mulai bulan depan gaji saya dikurangin sebagaimana yang kamu bisa menyisihkannya. Apa kata Asma? Sama'an wa ta'atan, solehnya orang dulu tuh. Sama'an wa ta'atan, sami'na wa ta'ana, enggak ada protes, enggak minta cerai, enggak posting, enggak... Kan ada yang curhat lewat medsos gitu kan ya... Posting, ah, suami kok gini-gini amat... sok saleh lah, ahli so suci segala macam... Enggak... saman wa ta'atan kepada suaminya... Di... apa Diajak susah, sesusah-susahnya saman wa ta'atan... Makanya emang pantas sih kalau Asma itu punya suami tiga-tiga-tiganya ahli surga... Karena emang gak enak jadi suami ahli surga... Pastinya akan banyak diajak susah... Walaupun ada juga ahli surga yang senang... Kayak Abdul Rahman bin Auf Utsman bin Affan itu kan ahli surga yang senang ya. Cuman kan enggak bisa milih. Saya mah enggak mau sama Abu Bakar, maunya sama Utsman gitu. Takdir lah ya. Ada yang takdirnya kayak anak nabi nikahnya sama Utsman. Ada anak nabi nikahnya sama Ali. Dua-duanya ahli surga. Utsman ahli surga, Ali ahli, eh, ahli surga. Dan dua-duanya solehah. yang istri Utsman bersyukur, yang istri Ali bersabar. Mumin. Kalau kita kan enggak bandingin Kenapa ya enggak saya aja sama Usman. Coba ya kalau suami saya kayak Usman. Kamu sih malas kerja. Kamu sih terlalu jujur. Kamu sih apa segala macam. Mulailah menggoyahkan keistikomahan pasangannya. Nah ini artinya teman-teman. Abu Bakar tuh kayak gitu istiqomah. Sampai pernah Abu Bakar makan eh, makanan kayak daging gitu. Ada yang hadiahin kayak kornet. Terus dimakan sama Abu Bakar. Udah makan setengah. Ditanya sama Abu Bakar. Ini enak banget ini kornetnya dapat dari mana? Dari non muslim yang dia bukan ahlul kitab. Yang dia itu nyembeli hewan bukan dengan nama Allah. Ibaratnya kita produk yang gak ada label halal. Udah makan setengah baru ketahuan. Eh ini gak ada label halalnya. Dari mana nih? Impor. Wah bahaya nih. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia ambil kayu kecil. Dia masukkan ke mulut. Supaya dia muntah. Pas sudah muntah dia liat. Ada daging gak? Wah oh, kurang nih. Gini gini lagi. Sampai pingsan. Abu Bakar. Jadi kalau kita mau gaya-gayaan depan Abu Bakar, kenapa Nabi sampai bilang iman Abu Bakar itu lebih berat daripada iman semua umat Islam? Kayak gitu tuh salah satu adegannya tuh Sampai gini-gini, kenapa istiqomah? Gak mau makan satu uh, biji sawi pun atau biji beras pun, satu butir beras pun yang bukan haknya atau yang tidak halal. Bisa gak kita istiqomah ketika kita lagi jalan-jalan ke luar negeri? Gitu aja hal sepele kan? Ke Singapura... Alhamdulillah sekarang tuh halal food tuh udah jadi tren baru sekarang kayak di Jepang tuh sekarang menjelang Olimpiade Jepang mempersiapkan banyak halal food apa spot gitu halal food corner jadi di mal-mal tuh selalu ada kayak ini bagian ini halal food dan makanannya tetap makanan Jepang yang itu kayak gitu-gituan udon apa gitu tapi halal tapi dulu beberapa tahun yang lalu kata teman-teman di sana cari halal food itu susah banget. Kalau enggak benar-benar masak sendiri, enggak akan bisa dapat makanan di luar yang halal. Ke Hongkong, ke New Zealand, misalnya kemana. Itu kalau kita enggak kuat untuk benar-benar berazam, saya enggak akan makan kecuali yang halal. Walaupun akhirnya agak-agak emang enggak nyaman sih, harus eh, apa masak sendiri atau dimasakin teman. Atau mungkin carinya di pasar itu nyari dulu kemana yang ada kebab Turki baru dimakan atau yang makanan India. Itu juga nyarinya susah, kadang-kadang bosan pengen makanan-makanan yang fast food misalnya yang ala-ala di luar kan mungkin rasanya beda sama di Indonesia nih sama-sama fast food. Pengen ngerasain nih fast food yang di luar kayak gimana, gak boleh. Ini namanya istiqomah. Kalau bisa kayak gini aja nih, udah dijamin masuk surga. Baru bab makanan yang bukan dalam keadaan lapar banget loh ya. Makanan yang sebetulnya masih banyak pilihan. Itu aja kadang-kadang kita udah ujian kan. Udah PR nih. udahlah lah usah terlalu apa fanatik-fanatik abang jadi orang. Kadang-kadang setan ngebisikin gak apa-apa nanti tinggal taubat. Kan suka gitu ya. Udah aja sekarang mah nanti tinggal taubat. Sesekalilah gitu. Nah ini kadang-kadang bikin kita agak-agak lemah. Disitulah PR kita nih. Mujahadah kita, usaha kita tuh effort kita di situ. Setelah kita berhijrah, setelah kita taubat, udah coba effortnya cuman fokus dengan istiqomah saya emang gak mau ngelanggar. Saya bilang, pengen main boleh, tapi jangan bikin dosa. Pengen have fun boleh, tapi jangan nambah dosa. Pengen nongkrong boleh, tapi jangan lalai buat kita jadi eh, apa jauh dari Allah. Sebetulnya bisa banget, cuman kita kadang-kadang terlalu pragmatis dan gak sabar untuk ngejalanin dulu cara-cara Allah. Salah satu misi saya dalam postingan-postingan di sosmed itu adalah walaupun belum sempurna ya. Saya pengen nunjukin lifestyle yang realistis aja lah. Gak usah terlalu soleh-soleh amat yang mungkin e, hanya sebagian kecil orang yang bisa ngelakuin. Saya gak akan posting lagi sholat tahajud. Kecuali emang sengaja syiar pengen ada event tahajud bareng. Saya gak posting lagi tilawah yang panjang banget. Tilawahnya satu hari 10 juz. Walaupun gak pernah misalnya saya posting yang realistis aja lah hidup kita tuh kerja, terus keluarga, main, apalagi hidup anak muda kan banyak mainnya entertain ya. Saya pengen ngasih tahu bahwa main tuh boleh banget, banyak main pun gak masalah tapi jangan bikin dosa itu doang. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa have fun, kita bisa seru-seruan, kita bisa asik, bisa apa aja yang, yang kita hobi kita lakuin dengan syarat jangan bikin dosa. Dan itu bisa banget, gak akan mengurangi funnya. Apalagi udah punya pasangan. Lebih bisa lagi itu. Kalau belum agak berat sih ujiannya emang. Untuk dapat fun itu agak-agak sedikit garing lah ya. Mungkin salah satu cara istiqomah emang benar kata Nabi. Menikah biar lebih istiqomah. Walaupun bukan berarti udah nikah itu pasti istiqomah 100% gak. Gak ada yang 100%. Kecuali Rasulullah Alaihi Wasallam. SAW. Satdidu ya, waqaribu kata Nabi. Kalau gak bisa lurus banget minimal kok ribu Mendekati berusaha Kadang lurus kadang mendekati Yang jelas jangan sampai mujab-zabin Terombang ambing Jadi Nabi itu pernah diuji ke istiqomahnya Kata Walid Kalau kamu pengen harta Kami kumpulin semua harta kami Kami kasih untuk kamu Kamu jadi orang paling kaya di Mekah Kalau kamu pengen Jabatan Pengen jadi raja, ya udah kami kumpulkan seluruh kabilah Mekah, lalu kami baiat kamu sebagai rajanya Mekah. Sampai segitu loh. Belum pernah orang Quraisy itu bersepakat untuk mengangkat satu raja yang mem, apa yang memimpin semua kabilah itu belum pernah loh. Ada dulu banget di masa kakek-kakek buyutnya Nabi Muhammad. Setelah masa Abdul Muttalib itu udah pecah-pecah masing-masing kabilah punya ketuanya sendiri, ketua kabilah, punya pemuka kaum sendiri, enggak mau bersatu. Kali ini mereka mau bersatu, coba. Kami kumpulkan semua kabilah, membaiat, melantik engkau sebagai raja kami, raja semua kabilah. Kalau kamu pengin jadi raja. Tiba-tiba Nabi ditawarin jabatan, jabatan jadi presiden. Semua provinsi sepakat akan nyoblos kamu dan suaranya tuh 100%. Gak ada 60-40 gak? 100% suaranya vote-nya tuh untuk kamu. Mau gak? Terus yang ketiga. Kalau kamu butuh pasangan, butuh istri, butuh perempuan. Kami kumpulkan cewek cantik-cantik dari setiap kabilah tuh yang paling cantik. Kayak kabilahnya Abu Bakar kan? Bani Taim. Kan itu simbol kabilah dengan cewek yang paling cantik di Mekah ya? Bani Taim itu muncul nanti Aisyah. Dari Bani Taim itu muncul Asma Cewek-cewek cantik lah, yang kalau dia malu wajahnya kemerah-merahan. Jadi gak perlu pakai apa-apa, gak perlu pakai belas on, udah merah gitu. Itu dari Bani Taim, kalau sekarang namanya Tamimi. Dari Bani Taim. Kami kumpulkan nih, cewek-cewek cantik. Dan jangan bayangin Arab itu, orang Mekah itu cantiknya biasa-biasa aja. Lihat Aisyah, salah satu simbol perempuan cantik di dunia. Selain Sarah, istri Ibrahim. Aisyah, istri Rasulullah. Rasulullah, Itu cantiknya luar biasa. Benar-benar sampai bikin ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga apa? Ngecengin Aisyah. Satu dari sepuluh sahabat yang dijamin surga tuh ada yang ngecengin Aisyah loh. Sampai dia diam-diam ngomong gini ke temannya, "Nanti kalau Nabi meninggal, Gue bakalan nikahin tuh Aisyah." Sampai gitu? Padahal itu ahli surga loh. Artinya udah saking tertariknya enggak ketahan lagi. Kan ahli surga itu terjaga banget ya. Pandangannya terjaga, hawa nafsunya terjaga. Tapi saking cantiknya Aisyah, sampai satu dari sepuluh orang yang dijamin surga. Bukan tujuh ratus, bukan seribu. Sepuluh 10 orang doang nih. Salah satu dari mereka, ada yang jatuh cinta sama Aisyah dan berbisik. Kalau nanti Nabi meninggal, saya pengen nikahin tuh Aisyah. Turun ayat, kalau gak salah surah al-Hazab. Istri Nabi adalah pasangannya dunia akhirat. Kalau Nabi meninggal, maka istrinya haram bagi kalian. Karena dia adalah ibu bagi kalian. Allah yang ngekat nih. Padahal dia berbisik doang. Duh ketahuan sama Allah ya. Dia cuma bisik doang gitu. Dia cuma bilang ke temennya kalau nanti Nabi nikah sampai eh, apa, meninggal gue pengen nikahin Aisyah. Dan PD gitu kalau Aisyah mau sama dia gitu kan. ya Berarti kan dia keren juga kan. Bukan orang biasa. Pasti kaya, keren, berpengaruh. Dia bisa ngukur lah. Kayaknya Aisyah maulah sama saya lah gitu. Langsung di cut sama Allah Istri-istri uh, Nabi adalah ibu bagi kalian. Kalau ibu kan berarti haram selama-lamanya ya. Itu asbabun nuzul dari ayat itu... ...gara-gara ada sahabat soleh... ...tertarik kepada ngecengin Aisyah. Aisyahnya gak tahu. Baru tahu pas ayat itu turun. Oh. <nanya>, Aisyah gak ngomong gitu sih. Ini <nanya>, artinya... Uh, ...cewek cantik Mekah itu memang... ...sampai Nabi itu... ...kadang-kadang bilang... Cewek Mekah itu lebih cantik daripada cewek Madinah Apa bedanya Cewek Madinah itu mirip orang Asia Agak-agak matanya kecil Kalau Mekah tuh matanya besar Dan simbol kecantikan perempuan Menurut Al-Quran Yang matanya besar Yang kita menerjemahkannya bidadari Itu terjemahan Indonesia tuh. Kalau terjemahan yang benarnya Bukan bidadari Perempuan bermata jelita Besar tapi sayu dan Bulu matanya tuh lentik Alisnya bertaut. Gak lurus. Kalau kita kan di, udah ditatoin masih lurus. Eh ini kegede, kurang gede. Gedein lah. Lama-lama -lama jadi kayak balok gitu. Enggak. enggak. Kalau Aisyah itu benar-benar bertaut. Terus bulu lentik. Matanya besar. Tapi sayu gak. Sampai apa e, melotot gitu. Enggak. Keren aja pokoknya. Sehingga simbol perempuan cantik. Menurut surat Ar-Rahman. Dan beberapa surat yang lain. Hurul lain. Yang matanya... Jelita Nah Mekah punya cewek dengan mata jelita Di beberapa kabilah Salah satunya Aisyah Sehingga ketika ada sahabat menikah dengan cewek Madinah Pas sudah hijrah Nabi nanya kamu sudah melihat belum calon istri kamu Belum ya Rasulullah Lihat dulu dong kata Nabi Soalnya di mata cewek Madinah itu ada sesuatu di mata cewek Madinah ada sesuatu. Maksudnya apa? Orang Mekah itu senang yang matanya besar. Jangan-jangan kamu belum ngelihat. Takutnya nanti kamu di luar ekspektasi kamu. Loh kok gini? Postingannya kemarin beda perasaan. Soalnya belum diedit. Lihat dulu hasil originalnya bukan hasil editannya. Akhirnya di situ ada kayak indikasi bahwa cewek cantik itu yang matanya be besar. Sehingga sekarang banyak kayak operasi gitu kan, bedah supaya matanya lebih besar nah kata Walid kalau kamu pengen perempuan kami kumpulkan cewek-cewek cantik semekah. Ini juga menjadi bukti bahwa kalau Nabi mau, Nabi bisa aja nikahin banyak perawan loh. Kalau ada yang nuduh Nabi itu apa laki-laki yang ada kelainan dalam masalah kayak gituan, biologis segala macam. Enggak, kalau Nabi mau, itu dapat tawaran tuh. Semuanya dari setiap kabilah dikasih satu yang keren-keren. Atau kalau mau lebih dari satu silahkan aja. Tapi Nabi mengatakan, syaratnya apa kata Nabi? Syaratnya kata Walid, itu yang kamu dapatkan. Terus apa yang kami dapatkan? Kata Walid, berhentilah berdakwah. Udah bubarin deh komunitas kamu tuh. Udah kamu jangan posting-posting lagi yang bikin orang makin nambah followers. Udah aja, apa? Uh, kamu biasa-biasa aja lah. Gak usah pakai one minute booster, apa segala macam. Cik, <laughs> apaan sih? Pokoknya disuruh berhenti berda berdakwah. Kenapa? Karena semakin lama followers Nabi Muhammad semakin nambah, followers orang-orang kayak Walid itu semakin berkurang. Rata-rata tuh sehari unfollow tuh banyak banget loh dari akunnya Walid. Dia ngitung, kemarin perasaan masih 100 ribu, kenapa jadi 90 ribu? Terus berkurang, berkurang, berkurang. Padahal Muhammad itu gak pernah ngejelaki akun orang lain loh. Gak pernah, jangan follow akunnya Walid uh, underscore Al-Muhirroh, jangan. Itu fake, enggak Nabi gak pernah ngejelekin orang Nabi gak pernah jadi haters, gak pernah komen yang negatif Beliau fokus aja dengan dakwahnya Tapi karena dakwahnya simpatik Karena dakwahnya itu emang keren Akhirnya orang tuh saling nge-repost, saling nge-tag, nge saling nge mention Mulailah followers Nabi bertambah Karena jumlah followers secara total emang segitu Kalau bertambah kesini pasti berkurang dari sini kan Ketika di sini bertambah, bersini, ber sini di sini berkurang karena mereka enggak akan nge-follow dua-duanya. Beda dengan kita kadang nge-follow tuh banyak ya. Kalau mereka tuh nge-follow karena follow-nya tuh follow iman ya. Pilih satu yang lain ditinggalkan. Tinggalkan dakwah. Tinggalkan kerjaan kamu itu. Tinggalkan komunitas kamu bubarin. Kata Nabi, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, artinya diberikan dunia seisinya Aku tidak akan berhenti dari dakwah ini walaupun satu jengkal. Ini namanya istiqomah. Kalau Nabi konteksnya dakwah, kalau, kalau kita minimal konteksnya hijrah. Mungkin kita gak usah ngomongin dakwah dulu deh. Karena ujian dakwah ini kan berat banget ya. Minimal kita ujian pribadi aja dulu. Jangan dari orang lain. Kalau kita ngedakwahin orang lain kan ujiannya dari orang lain. Kalau ini dari desakan diri kita nih. Hijrah istiqomah dalam makanan yang halal, istiqomah dengan menutup aurat yang sempurna. Model bebas, saya selalu bilang model jilbab itu bebas. Silakan mau pakai tutorial hijab yang gimana aja terserah deh. Yang penting menutup auratnya dengan baik. Bisa sampai ke lutut, bisa cuma se apa, uh, se uh, siku, bisa cuman sepundak tapi dimasukin ke dalam, luarnya pakai kote gitu, yang longgar kayak orang Turki misalnya, terserah deh masalah model hijab, yang penting menutupnya dengan baik. dan kata baik ini nanti ditafsirkan lagi dalam bab fikih. saya nggak ngomongin fikih, yang jelas menutup aurat dengan baik. istiqomah. kadang-kadang ujiannya apa? ujiannya uh, panas, sehingga kita akhirnya agak-agak mikir nih, ah dia kan cuma sepupu doang. Padahal sepupu itu kan bukan muhrim ya Kan cuma sepupu doang dari kecil juga main bareng Dan gak ada perasaan juga Bukan masalah perasaan kita Dan bukan masalah perasaan dia Gue percaya kok dia gak ada perasaan apa-apa ke saya Saya juga gak ada perasaan ke dia Kita saling percaya tapi kita gak percaya sama setan Kita tuh bukan mencurigai teman kita Bukan gak yakin dengan diri kita Kita curiga sama setan Kayak jalan berdua nih Kan kita udah temenan dari dulu Lu kayak gak kenal gue aja Kenal Terus lo ada masa, ada perasaan yang aneh-aneh tentang gue? Enggak, biasa aja. Terus gue ya, yakin banget sama lo, gue yakin sama diri sendiri. Tapi gue gak yakin sama setan. Karena dia yang ketiga diantara kita. Dialah yang yuaswis. Jadi orang ketiga itu bukan yang nikung kita. Orang ketiga itu bukan yang dengerin curhat. Orang yang ketiga itu bukan yang modus. Orang ketiga itu adalah sehid. Setan, yuwas wisuvi sudurin nas. Jadi kita tu bukan enggak percaya sama teman kita, kita bukan enggak percaya sama sepupu. Dia enggak akan ada perasaan ustadz ke saya. Kalau enggak ada perasaan enggak apa. apa Bukan masalah dia nya. Nanti setan, gimana maksudnya ustadz? Yuwas Awalnya enggak ada perasaan, tiba-tiba datanglah setan, membisikkan sesuatu di dalam hatinya, muncullah rasa tertarik. Rasa tertarik itu nukta jadi satu noda hitam di hati dia. Tiba-tiba sholat udah gak bisa khusyuk. Dia gak sengaja ngelihat aurat kita. Tapi gara-gara gak sengaja terus jadi kayak ada perasaan apa gitu. Oh, ternyata putih juga ya. Ternyata cantik juga ya. Ternyata bening juga ya. Jadilah sholatnya gak khusyuk. Gara-gara sholat gak khusyuk. Jadilah hidupnya gak khusyuk. Kalau hidup udah gak khusyuk. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Bahaya tuh. Sehari aja hidup kita gak khusyuk. Itu udah mulai bahaya. Apalagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu bisa bikin kita Gampang banget ngelakuin dosa-dosa besar Dari situ kan setan bermain Makanya istiqomahnya tuh oh, Walaupun sepupu juga Walaupun cuma sebentar Walaupun di rumah Tetap aja menutup aurat Walaupun panas banget Jakarta, Surabaya, Palu Ini beberapa kota yang saya pernah datang Dan panas banget ya, di Aceh tuh Di rumah aja panas, apalagi kalau gak ada AC Dan di rumah tuh kalau lagi mudik gitu Yang ngumpul kan sepupu-sepupuan tuh Istri saya kalau lagi mudik kan ketemu sama sepupunya semua. Sepupu itu muhrim? Bukan. Yang muhrim itu orang tuanya sepupu. Paman, bibi itu muhrim. Tapi sepupunya bu? Bukan. Terus gimana caranya? Kalau di depan orang tuanya boleh buka jilbab. Tapi kalau pas datang anaknya langsung tutup. Panas Ustadz. Nah itulah disebut dengan istiqomah. Laki-laki juga gitu. Istiqomah mencari rezeki yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Minimal cari untuk diri sendiri dulu. Yang halal, pastikan itu halal Kalau sedikit aja ragu-ragu, gak mau deh Nah ini istiqomah Bisa kayak gitu aja insya Allah Dijamin masuk surga Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah Salat isya Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Kita tadi belajar tentang Ayat istiqomah di dalam surat Hud, salah satu ayat yang membuat Rasulullah SAW beruban. Nabi itu gak beruban karena gak ada duit. Nabi itu gak beruban karena mikirin karir. Nabi itu gak beruban karena kurang hiburan. Karena hiburan terbaik buat beliau adalah ketika sepertiga malam itu... Kenapa Nabi ada adegan treadmill segala macam itu bukan untuk beliau. Itu untuk Kak Aisyah. Itu untuk sahabat. Kalau untuk beliau enggak gitu hiburannya. Di sini jadi makin kita mengerti betapa bijaknya Rasulullah. Hiburan beliau itu salat tahajud. Hiburannya Rasulullah itu tilawah di dalam salat sampai 10 juz, 15 juz. Itu hiburan buat Rasul. Terus Kenapa Nabi masih ada treadmill bareng Aisyah, main kuda-kudaan bareng Hasan Hussein, nonton show bareng Aisyah juga, terus uh, apa kayak barbekyuan dengan rumah di rumahnya Sofia. Kenapa ada adegan-adegan hiburan Nabi yang kesannya kita banget? Karena Nabi pengen menghibur keluarganya, sahabatnya. Kalau menghibur mereka dengan cara Nabi, mereka mungkin belum bisa terhibur. Eh, yuk kita uh, uh, seru-seruan. Ngapain Nabi? di hafal Quran 10 juz. Mungkin sahabat buktinya Abdullah bin Mas'ud juga enggak enggak kuat kan dan dia enggak ngerasa ini asik sampai akhirnya dia pengen ngebatalin salat karena ngerasa udah enggak asik lagi salatnya. Asik buat Abdullah itu kalau masih satu juz, dua juz masih asik. Kalau sudah di atas 2 juz, ah udah enggak asik ah salatnya. Jadi Nabi tahu hiburan Nabi itu enggak akan bisa jadi hiburan entertain buat sahabat sehingga Nabi kalau pengen hiburannya sahabat. Nabi temenin deh. Kayak, kayak kita seorang ayah. Yang mungkin hidup kita level. Entertain kita dengan anak kecil kan beda ya. Anak kecil mungkin di rumah main robot-robotan tuh. Udah seru buat dia. Kita apaan sih gini-gini. Habisin waktu gak jelas gitu. Tapi karena kita dewasa. Duduk juga bareng anak kita. Apa nih deh. Apa segala macam. Padahal buat kita tuh gak penting banget. Gak seru gak fun sama sekali. Tapi kita ngeladenin. Bijaksananya Rasulullah s.a.w. Kalau kita sebaliknya. Kita masih main robot-robotan tapi berharap orang lain itu ibadah sholat. Kita bukan ahli ibadah tapi menyuruh orang untuk ahli ibadah. Agak-agak kurang wise sih menurut saya, kurang bijak. Yang realistis aja. Tapi ke diri kita paksain yang lebih ideal. Ke orang lain tuh berlapang dadalah, toleranlah, ringankan, yasir, wala tuasir. Ke orang lain ya. Kalau ke diri sendiri, syadid. Syadid keraskan, luruskan, gitu kan ke diri sendiri? Syaddid, saddid kalau ke diri sendiri. Kalau ke orang lain, yasir. Isfah. Kalau ke orang lain tuh mudahin, lapangkan, maafkan, gitu-gitulah ke orang lain. Ke diri sendiri, syaddid, apa? kuatkan atau ke, apa? ikat yang erat, saddid, luruskan enggak boleh melenceng sedikit pun. Nah, Nabi itu enggak pernah beruban dalam masalah-masalah yang Menurut kita tuh masalah besar. Buat mana Nabi apa-apaan sih kayak gitu aja. Kok dipikirin buat Nabi. Tapi Nabi beruban dengan surat Hud. Kenapa? Berarti kan emang ini masalah besar banget nih istiqomah. Padahal Nabi itu bisa dibilang orang yang paling istiqomah. Yang tadi ditawarin tiga. Yang dicari semua orang itu aja Nabi nolak. Kenapa Nabi masih beruban dengan ayat 112 surat Hud? Emangnya Nabi masih labil imannya? Enggak kan? Iman Nabi itu kan udah paling bagus tuh, iman Abu Bakar aja udah keren, apalagi iman Nabi. Kenapa masih berubah? Berarti memang istiqomah ini bukan perkara yang gampang, teman-teman. Sekelas Nabi aja, ketika dia turun ayat, diturunkan ayat istiqomah bisa berubah, apalagi sekelas kita. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kalau gitu kita kayaknya nggak bakalan berhasil. Bukan itu maksudnya. Ketika ada hal-hal yang sulit dalam agama, bukan berarti disuruh kita give up, bukan. Tapi Disuruh kita untuk terus berusaha. Jangan menyerah. Karena emang gak akan berhasil sekali. Maksudnya kayak gitu. Kalau kalian pengen istiqomah sekali. Gak akan berhasil. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Gagal, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi. Terus saja Sampai benar-benar sampai di level istiqomah. Kayak dulu kalau misalnya kita suka ngabisin waktu yang agak-agak kurang apa berkualitas sih. Kayak main game gitu. Awal-awal main game kan langsung baru pertama main udah kalah ya. Terus nyoba lagi naik level, kalah. Nyoba lagi level 2 menang, level 3. Sampai akhirnya kita bisa tuntasin tuh game. Ini kenapa dalam urusan kayak gitu kita entertain. Kita bisa begitu istiqomah komitmen banget. Kekeh gitu. Nah, dalam agama, dalam kebaikan. Gak usah ngomongin istilah agama deh. Dalam kebaikan aja. Kalau kita bisa kekeh, kita bisa. Pokoknya saya pengen banget jadi orang yang... Uh, Istiqomah dalam kebaikan-kebaikan maksud Allah coba lagi, enggak berhasil coba lagi, gagal dikit coba lagi, melendoi coba lagi, terus saja coba. Ini istiqomah teman-teman sampai Nabi aja berberuban, akhirnya artinya Nabi itu mikir banget pengen istiqomah. Kayak misalnya saya catat beberapa kebiasaan kita kayak misalnya pas lagi um, reunian gitu ya, ketemu dengan muatan kayak <laughs> kalau ketemu sama dia, terus jadi pengen balikan gitu kan ya. Uh, apalagi kalau pas ketemu tuh jadi kayak teringat, eh dia pakai baju yang dulu kita pas udahan dia pakai baju itu loh. <laughs> Jadi kayak flashback langsung balik lagi ke cerita-cerita dulu. Kita pernah jalan ke sini, dulu kita pernah seru-seruan, kita pernah gila-gilaan bareng, kita pernah apa segala macam gitu kan ya? Kayak hilang akal berdua, terus jalan kayak orang mabuk gitu di tengah jalan tengah malam, terus teriak-teriak, terus marah-marah di, di di di bawah hujan gitu. Uh, apa maunya kamu? Enggak, aku cuma pengen kamu. Udah rame gitu-gitu terjadi kegoda nih pengen balikan. Nah, istiqomah adalah pokoknya saya udah e, azam, bertekad saya enggak akan balikan kecuali dengan cara halal. Itu istiqomah tuh. Dia kayak ngasih harapan lagi gitu. Mulai eh akun lo apa sih gue pengen ngefollow, gua mulai ada cari-cari harapan, ngasih-ngasih eh, harapan gitu. Mulai caper-caperan, mulai e, basa-basi lagi. Ada sinyal-sinyal pengen balikan. Tapi kita tahu dia gak mau serius. Artis serius dia gak pengen halal. Cuman pengen seru-seruannya doang. Berarti istiqomah di sini adalah saya gak bakalan balikan. Kecuali dengan saya terima nikahnya kamu. Kamu ambil deh cincinnya. pakai Bruno Mars lah pokoknya. Merry you. <laughs> Kalau lo pengen uh, balikan. ya udah ambil cincin ini. Kita nikah aja. Terus habis itu kita bisa seru-seruan gila-gilaan habis nikah. Nah ini namanya istiqomah nih. Gak mau balikan kecuali dengan cara. Eh, terhormat. Terus kayak eh, lagi punya duit, ngelihat ada teman kita kayak bedah plastik gitu, apa bibirnya pengen disuntik suntik suntik suntik, jadi lebih tebal misalnya kan ya, kan lebih keren lebih seksi gitu. Ah gue berapa sih kalau mau pengen nebelin bibir? <laughs> oh cuman eh, 7 juta. Wah gue ada nih eh, apa uang hadiah ulang tahun gue dari E, nyokap misalnya 5 juta dari Terus dari ayahnya 5 juta 10 juta nih Bisa nih kayaknya gue suntik-suntik bibir Biar lebih tebal gitu Kayak siapalah gitu Gak usah disebut namanya Nah ini kan godaan ya Kita bisa tapi gak boleh Itu kan godaan banget tuh Kalau pengen tapi gak bisa Ini gak terlalu ngegoda nge nge nge nge sih Pengen dan mampu itu godaan banget tuh Pengen tapi gak mampu ya sabar aja Gua sabar orangnya, kenapa nggak bisa juga nggak mampu gitu. Tapi kalau bisa mampu, e, kayaknya udah nggak ada masalah. Kita masih nahan, berarti istiqomah, insya Allah. Jalan nih, duitnya sih nipis tapi jalan bareng teman-teman. Lihat Onit suka gitu kan ya, wah nih modelnya warnanya gua banget nih. Misalnya dia seneng warna-warna tanah gitu, warnanya. Oh ini coklat nih, oni oh suka, terus lagi ngetren gitu kan, anak-anak SMA pada pakai, teman-teman sekelas pada pakai, semuanya oni oh suka, kecuali saya sendiri yang masih pakai apa gitu kan, yang lain pada oni oh suka pengen beli, tapi nggak ada cash, nggak cukup juga duitnya, harus harus nyicil, ah jangan deh tabung dulu sampai bisa uh, beli tanpa harus nyicil misalnya, ini orang istiqomah, dia punya prinsip, tapi prinsip itu berlaku untuk dirinya, nggak dia paksain untuk orang lain karena ketika prinsip hanya dipaksakan kepada orang lain dia tuh jadi orang yang nggak nyaman buat orang lain udah nggak asik lagi kalau prinsip itu dia paksain buat dirinya ke orang lain dia lebih kayak tadi tuh toleran dia uh, apa faham mengerti pengertian ke orang lain semua orang berproses itu dia tetap orang soleh dan asik orang jadi nggak asik itu kan gara-gara memaksakan prinsip ke orang lain ya padahal dia sendiri juga belum kayak gitu. Nah, jangan maksain. Tapi kita contohin, kita bikin itu sesuatu yang buat dia pengen. Aku pengen lo kayak kamu orangnya itu nggak kegoda walaupun diantara teman-teman yang pada misalnya lagi naik gunung gitu. Udah lama dia udah berhenti ngerokok nih. Pas kali-kalinya lagi pengen ke gunung, dingin. Yang lain pada udah coba aja sebatang, sebatang, sebatang. Enggak lah, gua mah daripada ngerokok, mending gua permen aja deh gitu misalnya. Ini. Istiqomah kan, dia udah komitmen gak bakalan ngerokok lagi karena kata dokter itu gak sehat untuk dia. Dia pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara itu. Udah dia azam, dia bertekad, gue berhenti ngerokok. Teman-temannya semuanya ngerokok, dia gak akan nyalah nyalahin orang lain. Ah, kalian ngerokok? Enggak. Yang penting dia, saya udah gak lagi sekarang. Soalnya dia mungkin pakai bahasa-bahasa yang lebih santai lah. Kata dokter udah gak boleh soalnya gue ada kayak paru-paru gitu. Nah ini orang yang istiqomah tetap asik. Jangan sampai kita sok istiqomah, enggak asik pula. Istiqomah belum enggak enggak asiknya ya. Kenapa? Karena kita juga belum punya prinsip hidup, tapi maksain orang tuh harus berprinsip. Ini enggak enak banget nih. Toh Nabi aja kayak tadi tuh, beliau punya standar ideal banget, tapi ke orang lain enggak pakai standar itu. Jadi Nabi itu punya dua standar loh, standar diri sama standar orang lain. Kalau standar diri sendiri yang saya sering share Sholat kobliyah zuhur itu empat rakaat, itu standarnya Nabi. Tapi begitu sholat kobliyah zuhurnya depan orang lain, pakai standar orang. Dua rakaat aja deh, yang ringan. Standar Nabi, tahajud itu satu rakaat, lima juz. Lima juz satu rakaat. Tapi kalau sholatnya bareng dengan orang lain, bacanya yang ringan-ringan aja deh. Al-Muluk aja dibagi dua misalnya. Sesekali doang Al-Muluk dibaca, satu utuh, satu rakaat. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya soleh, asik. Solehnya ke diri, ke orang lain ah Asik, bukan ngebiarin ya Tapi Nggak uh, maksain, bukan ngebiarin tapi Nggak maksa, apalagi Bukan cuma nggak maksa, kadang-kadang uh, belagu lagi tuh, merasa udah Paling keren sendiri gitu, di antara teman-temannya Padahal dulu dia juga berproses Ini istiqomah teman-teman Yuk kita belajar Satu hal aja dulu Coba kita latih, bisa nggak kita Komitmen dengan satu uh, Satu program kita nih saya tahun 2018 pengen program e, misalnya berat badan gak boleh dari lebih dari kalau saya karena tingginya sekian misalnya berat badan sebutlah maksimal 65. Idealnya sih 60. Kalau udah lebih 60 berarti saya udah gak istiqomah. Push up. Minimal sehari push up 50 kali. Bisa gak istiqomah dan dawam? Istiqomahnya apa? Makan gak boleh lebih dari jam 7 malam misalnya malam sebelum tidur minum air hangat. Atau malam jam 9 itu paling telat minum air hangat. Karena katanya, katanya ya, bukan saya, saya juga gak ngerti. Katanya kalau minum air hangat itu membakar lemak, gak tahu sih. Atau treadmill, lari sepeda seminggu dua kali misalnya. Terus pull up minimal, sekali pull up itu lima kali deh. Kalau gak mau banyak-banyak lima kali. Latih terus, nah dawam dan istiqomah dengan... Pantangan-pantangan, dawamin programnya Istiqomah dengan pantangannya Gak boleh kebanyakan gula Gak boleh kebanyakan soda Mulai belajar Minum kopi sedikit gula Sampai minum kopi gak pakai gula Terus juga gak pakai soda Yang soda-soda mulai ditinggalkan Ditinggalkan, ditinggalkan Terus lama-lama mulai dawamin air putih Makan uh, makanan yang sehat Pola hidup, tidur yang cukup Semua ini adalah Istiqomah dan dawam satu hal aja, pokoknya saya pengen ikut sunah yang yang kayaknya kece nih, apa six pack. 2019 harus jadi nih badan. Terus latihan, gak mungkin kan six pack tapi yang lain gak kebentuk ya. Yang namanya six pack insya Allah kebentuk lah semuanya puncaknya di perut. Kalau gak six pack minimal three lah, tiga juga udah cukup. Asal Atau kalau gak tiga juga minimal gak, gak offset lah. Rata gitu ya nih. Bisa rata aja udah keren banget tuh. 2018 gue pengen rata. Mungkin badannya tuh gak sekeren adi, adirai. Tapi minimal bisa dibilang otot gitu. Nah ini jalanin. Dawamin programnya. Istiqomahin pantangan-pantangannya. Satu hal aja. Kalau mau ngomongin hal-hal yang sifatnya sunnah tapi kece gitu. Kalau mau sunnah yang lebih bold. Dan gak usah diomongin ke orang lain, pokoknya 2018 gue pengen hafal 5 juz Ini bold ya, gak, bukan yang lebih entertain, buat sendiri aja, pengen 5 juz Gak usah diumumin, diumum gak usah posting, 2018 5 juz ngapain diposting. ya kayak gitu-gitu, kalau yang mau diposting banyak main, banyak manfaat, gak apa-apa posting. Kan gak ada riak juga kan, wah main riak, gak apa-apa kalau main riak, Maya. Tapi kalau saya posting banyak tilawah, banyak salawat, agak-agak gimana gitu. Karena saya ngerasa belum banyak tilawahnya. Masa saya tilawah misalnya sekali sejus sehari, bilang banyak. Sementara guru saya, anggota dewan di Jakarta tuh sehari 10 juz Dan itu dari sejak kelas 6 SD udah kayak gitu. Sehari 10 juz murah hafalannya. Berarti 3 hari khatam, 3 hari khatam. Beliau baru boleh bikin tagline, banyak tilawah tilawah, udah kita baru satu juz nggak usah bikin banyak tilawah, udah aja yang realistis lah banyak main tapi jangan banyak dosa karena kalau main ria nggak masalah nggak akan menggugurkan pahala main ya, soal jangan ria atau dengan main, emang pahala gitu kalau niatnya untuk dakwah mungkin pahala tapi setidaknya aman lah dibandingkan ibadah. Coba 2018 saya pengen lima juz, lima juz itu setahun jangan dikejar sebulan nggak bakalan, jadi tuh Kecuali kita benar-benar fokus tinggal di pesantren yang hafal Qur'an, kayak ngapa-ngapain. Kalau normalnya mah, untuk kita lebih realistis setahun deh lima juz. Mumpung saya masih 19 tahun nih, target nikah 24 tahun, ada 6 tahun kan, 6 tahun setahun lima juz. Jadi tuh, akad nikah, kul a'udhu birobin nas, wah gitu doang. Eh, <laughs> jangan lupa, ini ayat uh, surat terakhir yang sehafal dari Al-Baqarah maksudnya. Bukan kuala azubirabinas baru mulai ya kuala azubirabinas itu udah udah selesai maharnya apa seperangkat alat sholat maharnya apa satu gelang satu cincin satu rumah satu mobil ditutup dengan surat anas daripada ditutup dengan surat al baqarah al filamim misalnya surat an anas anas setelah dia menghafal dari al fatihah sampai al falak ditutup dengan anas bisa tuh enam tahun setahun lima juz dibagi Dibagi per bulan, dibagi lagi per hari, itu dawam. Jadinya sedikit banget nggak usah nggak keren ah? Keren kalau dawam. Kalau cuma sehari nggak keren emang. Tapi kalau dawam itu keren. Makanya ketika ada sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayo amal, haba ilallah. Amal apa yang Allah paling suka? Apa jawaban Nabi? Aduwa muhawain qolad yang paling dawam, walaupun sedikit. Yang paling dawam, dawam itu artinya konsisten. Kalau istiqomah itu artinya komitmen. Yang paling dawam walaupun sedikit. Sedikitnya misalnya coba lima jus bagi e, setahun. Saya belum pernah bagi. Anggap aja sehari ngafalnya cuma dua baris atau tiga baris. Ah oh, sehari cuma tiga baris, ah gak seru ah kurang keren. Teman-teman saya tuh sehari satu halaman. Jangan lihat sekarang, lihat seta, setahun ketika itu sudah dawam. Itu jadi keren di mata Allah. Malah kata Allah, kata Nabi itu amal yang Allah suka banget. Coba bikin program, gak usah banyak-banyak, tapi targetnya dicicil. Jadi bikin program cicilan, jangan bikin program cash dalam amal soleh. Saya pengen nyicil hafah Quran, saya pengen nyicil eh, tahajud. Gimana nyicil tahajud? Mulai dari target saya tahun ini tahajudnya lengkap. 11 rakaat dimulai dari jam 3. Nyicilnya dari jam 4 seperempat. Kan azan jam 4 misalnya 30. Ada waktu 15 menit. Salat so, tahajud apa Ustadz? Witir dulu satu rakaat. Beberapa minggu. Asal bisa dawam aja nih. Dua minggu setiap malam bisa witir satu rakaat. Itu keren loh. Daripada semalam 11 rakaat, 3 ajus. Besok enggak. Sebulan kosong. Enggak gitu. Mending kita... Gua dua minggu ke depan sebelum sholat subuh wajib witir satu rakaat deh. Gitu aja, witir satu rakaat. Dua minggu tuh witir satu rakaat, Allah tuh sayang banget sama kita. Minggu ketiga mulai witir tiga rakaat deh. Bulan berikutnya tambah tahajud dua rakaat, witir tiga rakaat. Mulai bangun jam 4, mulai bangun jam 4 kurang seperempat, mulai setengah 4, mulai setengah 4 kurang, mulai jam 3. Jam 3 udah mulai normal nih, jaga tren itu tuh. Kalau udah dijaga setahun... Insyaallah itulah amal yang paling disukai Allah. Baru disebut ahli tahajud. Kalau belum namanya bukan ahli tahajud. Pernah tahajud. <tuh> pernah tahajud. Pernah tilawah satu juz. ya, Pernah apa? puasa Senin Kamis. Pernah sedekah. Pernah-pernah doang. Pahala sih. Cuman nanti di akhirat gak digolongkan dalam golongan itu. Kan di akhirat itu ada golongan ya. Yaumma'idiyasdurunnas... Ashtatan Asyatan itu artinya kelompok-kelompok masing-masing ada komunitas. Nanti di akhirat tuh ada komunitas subuhan, ada komunitas tahajudian, tahajudian, ada komunitas sedekah, ada komunitas apa kayak duha gitu. Nah ada orang yang di komunitas mana aja dia ikut? Kayak kita sekarang seneng ngegang gitu, gang sana ikut, gang sini ikut, anak-anak parkur dia main, anak-anak bmx dia main, anak-anak skate dia main, anak-anak motor dia jalan juga touring. Artinya kan dia gaul banget ya? Karena semua bisa, BMX bisa, parkur bisa, skat bisa, mau motoran bisa. Anak sepeda dia ngegowes kemana ikut, berarti dia bisa semua nih. Di akhirat ada yang kayak gitu juga sih. Tahajud ada dia, duha ada dia, sedekah ada dia. Yang parah, tidak ada di mana-mana, sendiri doang nih. Kenapa bisa sendiri? Karena dia pernah tahajud, pernah duha, pernah sedekah, pernah tilawah, bukan ahlinya. Lihat ahli dengan pernah bedanya, dawam dan istiqomah. Jadi kalau kita pengen punya komunitas nanti di Padang Masyar, komunitas itu beda loh treatmentnya sama sendiri. Komunitas itu biasanya dapat banyak kemudahan nanti di Padang Masyar. Kenapa? Saling kayak saling mentestimoni gitu. Ya udah kayak kita misalnya check in under group dengan sendiri. Kalau FIT kita jalan sendiri tuh harga tiket lebih mahal satu. Kalau beli tiket grup itu lebih murah. Kedua pas check-in bagasinya Kalau sendiri uh, overload Overweight itu bakalan Bayar per kilo kan Kalau undergroup overweight satu Disubsidi sama teman-teman yang kurang gitu kan. Nah itu logika sederhana Di akhirat juga gitu Kalau kita overweight dikit Nanti udah deh ntar saya gantiin Atau misalnya harga tiketnya kemahalan tuh masuk surga Gak apa-apa kalau beli grup lebih murah Emang kayak gitu kaedahnya Kaedah jamaah Karena berjamaah itu lebih ber Berkah, nah gimana biar masuk komunitasnya Jadilah ahlinya Gak bakalan jadi ahli kalau cuman pernah Walaupun pernahnya tuh Saya pernah tuh, kayak saya Pernah taha, eh, sholat tarawih semalam 10 atau 15 juz Di Mesir, pernah tapi gak, gak, gak berulang, kapok Sekali doang Itu juga gak sengaja, diajak sama guru saya Hanan ikut diikut eh, tarawih Imamnya bagus, kan saya kayak Uh, apa Imam Hunter gitu kan, mencari-cari Imam yang keren gitu, yang bacaannya bagus Saya cari tuh, enak soalnya Dan saya pasti milih uh, shofnya di luar masjid Walaupun yang terbaik di shof pertama Tapi untuk sholat sunnah, saya pengen nyoba Di luar, imamnya bagus Dan soundnya di masjid itu bagus-bagus tuh Jadi kita kayak lagi nongkrong Tapi ngedengerin uh, sholat Nah, waktu itu imamnya imam bagus Tapi Al-Baqoro, Al-Imron, Anissa Al Al-Maida, Al-Naam Sampai at-taubah, sampai Yunus, masyaallah nih imam ngeri banget. Tahajud, dari mulai habis isya, selesainya gak sempat makan sahur. Antara 10 sampai 15 juz. Cuman sekali doang. Dan nyesel pula tuh. Gak tau berpahala apa enggak nih. Nyeselnya kayak, saya jadi pas pas saya baca cerita Abdullah ibn Masud yang sholat di belakang Nabi. Terus dia kayak nyesel gitu, saya kebayang. Karena saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Sholat di belakang Nabi nih, Abdullah ibn Masud. Pertama enak-enak enak lama-lama. Enak, enak, Loh -lama, kok lama banget nih gak, gak ruku-ruku. Lama-lama Abdullah mengatakan. Tahu gini saya gak akan ikut dari awal. Dia ngebatin kayak gitu. Saya juga kayak gitu pas saat tahajud. Tahu gini saya gak mau ikut sama Syekh. Pas pulang gimana nan <laughs> Besok lagi. Aduh gak enak badan Syekh. Gak mau lagi seumur-umur. Sampai sekarang. Kalau dibawa lagi ke Mesir gak mau saya. Kenapa gak kuat bayangin tahajud dari Isya sampai. Menjelang sahur. Dan sahur di Mesir itu bukan imsak kayak kita. Sahurnya batasannya tuh azan subuh. Jadi udah deket azan subuh. Kita pas habis witir. Itu makan itu udah kayak orang lapar banget. Karena bentar lagi azan subuh. Saking full sem semalaman sholat. Nah ini namanya bukan ahli tahajud. Pernah tahajud 10 juz Minimal pernah lah. Buat jadi bahan ceramah doang gitu. Ya <laughs> eh gue pernah loh sholat tahajud 10 juz Padahal cuma sekali doang. Nah itu juga gak sengaja dan nyesel lagi. Kalau orang yang di masjid itu, nah itu baru keren. Kakek-kakek yang udah berapa tahun, kayak udah 10 tahun kayak gini, nah itu namanya ahli tahajud dengan model Rasul itu beneran. Nanti insya Allah mungkin kita husnuzan dia bakalan masuk komunitasnya Rasulullah, fondernya tuh Rasul, terus anggotanya tuh orang-orang yang tahajud kayak Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, kayak gitu gitulah uh, anggota-anggotanya termasuk yang di masjid uh, apa? Saida Zainab nama daerahnya. Masjid Saida Zainab itu kalau kayak saya yang cuma pernah sekali gak masuk komunitas. Tapi berpahala gak? Kalau ikhlas tetap berpahala. Pahala sama komunitas itu beda. Pahala itu reward. Kalau komunitas itu kayak dapat satu anggota, tanda anggota tuh. Bukan reward doang. Jadi tanda anggota dan beda nanti treatmentnya di akhirat. Dawam istiqomah. Istiqomah di sekolah tuh Teman-teman semuanya punya pasangan Pacaran gitulah Kita istiqomah sendiri Kan keren ya Soalnya gak ada yang mau misalnya <laughs> Pengalaman Alhamdulillah saya belum pernah pacaran Sekali-kalinya cuma LDRan dan itu gak penting-penting amat Cuman kayak email emailan doang Cuman say hi doang Terus apalah udah di Mesir tuh LDRan Itu juga gak lama cuma beberapa bulan diputusin Langsung tawaf sungai Nil gitu kan Sekali-kalinya diputusin. Kan berat banget tuh. Alhamdulillah gak pernah pacaran yang kayak sentuhan, jalan bareng tuh gak pernah. Kenapa? Alhamdulillah gak ada yang mau. Lo mau gak sama gue? Enggak, males banget. Lo mau gak? Enggak, males banget. Semuanya males banget. ya udah deh, gue sendiri aja. Alhamdulillah. Gara-gara gak pernah jadi kayak jadi ada obses yang terpendam gitu kan. Pokoknya saya pengen pacaran yang gila-gilaan. Terwujud setelah halal. Makanya bisa... Habis-habisan, bisa totalitas, bisa kemana-mana. Pokoknya pengen ngabisin waktu pacaran aja nih berdua. Nah ini artinya istiqomah. Walaupun penyebabnya kadang-kadang emang nasib sih. Istiqomahnya nasib. Kenapa gak pacaran tadi? Gak ada yang mau. Gak menarik, gak berprestasi, gak tajir juga, gak keren. Dulu. Sekarang juga enggak gitu ya. Sombong. Nah artinya teman-teman bisa gak nih di, di SMA nih anak-anak SMA ya? Uh, apalagi yang masih SMA Teman-teman yang lain tuh kayak uh, Semuanya pada punya pasangan gitu Kalau misalnya pas liburan Sekolah jalan kemana Terus di bangkunya ada nama dia Masing-masing ditulis di bangku gitu Kita bangku kosong gitu kan ya Rapi banget bangkunya Gak ada tulisan siapa-siapa gitu Nah ini namanya istiqomah La tahzan Jangan khawatir kalau kita istiqomah Kenapa? Orang yang istiqomah itu kan identiknya Kadang-kadang dia kayak kesepian ya sendiri, gak punya temen terutama ketika dia hidup di lingkungan yang yang lain pada seru-seruan dia sendiri yang gak seru akhirnya kayak gak dilibatin lah tahzan, kalau kita ngerasa sendiri, kenapa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah kata Allah, kami akan nemenin kamu kami, bukan saya kami, siapa kami? Allah dan para malaikat cuman kita gak ngelihat doang tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Ketika kita istiqomah itu kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri. La tahzan. Jangan khawatir. La tahzan. Jangan berkecil hati. La tahzan. Jangan sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia. Kami temenin kamu di dunia. Dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Tanpa niat kita ngejauhin orang lain ya. Orang yang ngejauhin kita, kita gak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain, itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, gak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara gak bisa diajak happy-happian, seru-seruan kayak gitu. La tahzan, jangan sedih. Nahnu awliya hukum. Kami akan nemenin kalian, kata Allah, di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita. Coba program 2018 ini ke depan. Mau ngeistiqomahin dan ngedawamin... Proyek apa nih? Gak usah banyak-banyak deh, satu aja. Dan jangan terlalu berat, ringan tapi dawam, konsisten. Mudah-mudahan nanti jadi sesuatu yang berat. Baik yang sifatnya ibadah ataupun iman, hijrah ataupun moral, akhlak ataupun hal-hal yang sifatnya entertain tapi positif. Gak apa-apa. Olahraga, main apa aja, lah, pokoknya selama itu positif. Karena yang kemarin saya bahas di usnisba. ...main juga berpahala dalam Islam. Coba ambil satu hal terus dawamin. Oh saya pengen dawam tahun ini misalnya nilai apa gitu. Nilai harus bagus. Ya udah, coba satu proyek aja. Proyek pribadi. Mudah-mudahan kita tergolong diantara orang-orang yang kata Allah... ...nahnu awliya hukum fil hayati dunia wa akhirah. Kami adalah teman-teman bagi kalian. Penolong, pelindung, yang nemenin kalian... Di dunia dan di akhirat Terakhir Doa istiqomah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terkenal adalah Ya mukallibalkulub Sabbit kolbi ala dini Itu doa istiqomah Karena kalau gak ditetapkan hati oleh Allah Kita tuh hati kita kan memang sifatnya Gampang kegoda ya Ya mukallibalkulub Setiap hari doa itu Setiap hari Insya Allah saya yakin Allah akan kuatkan hati kita kalau saya belajar istiqomah dulu tuh istiqomah. Gak mau saya makanan yang gak halal tuh gak mau. Saya diundang ceramah di beberapa korporat yang menurut saya syubhad dan haram. Saya ceramah. Pas pulang kadang-kadang dikasih amplop gitu. Saya terima tapi saya gak mau makan. Saya ambil tuh amplop saya kasih ke fakir miskin. Kok ke orang lain dikasih Ustadz? Kalau ke fakir miskin halal. Kalau ke sayanya gak boleh. Kadang saya diundang ceramah usah boleh ceramah di, di kantor kita kantor apa, adalah kayak gitu. Oh ya boleh boleh, biasa pulang usah ini buang uang transport saya ambil, diambil langsung cara saya cari tetangga atau siapa bagi-bagi bagi-bagi walaupun dia tahunya saya seolah-olah saya ngasih pula bukan saya jadi nambah satu rahim kan. Kenapa saya nggak mau banget mengasih makanan untuk anak-anak saya yang bikin mereka ntar nggak dengar nasihat saya. Karena udah bercampur daging dan darahnya dengan yang gak halal. Susah dengar nasihat, susah khusyuk. Nanti mereka jadi moralnya rusak, akhlaknya jadi gak, gak baik lagi. Istiqomah itu aja dulu yang saya pastikan. Ternyata Alhamdulillah bisa berkah juga itu rezeki. Allah kasih kok rezeki dari cara-cara yang halal dan e, berlebih. Lebih dari kebutuhan. Nah ini artinya, la tahzan. Gak usah khawatir. Walladhi najahadu fina lanahdiyanahum subulana wa may yattaqillah yaj'al yang bersungguh-sungguh di jalan kami kami kasih jalan-jalan keluar siapa yang taat kepada Allah Allah kasih jalan keluar mudah-mudahan ini bermanfaat barakallahu li wa lakum allahumma habbib al iman wa fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuka wal isyan waj'alna ja minar rasyidin rabbana la tuzik qulubana wa da izhadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik rabbana atina min rahmah wa min amrina rashada waj'al min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra Allahumma inna na'udh bika minal hammi wal hazan Wa minal ajzi wal kasl Wa minal jubni wal bukhal Wa min galabati al-daini wa kahri al-rijal Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa kalban khashia Wa rizqan halalan tayyiba Wa amalan Ya Rabbana Ilaika anabna Wa bika amanna Naozubi anzatika antu dzillana antal hajiuladzila yamud walins waljinnu yamutun Rabbana jglna mukaim salat wa min dzurriyatina Rabbana wa takabldu'a Rabbana atina fidunyah hasana wa filakhirati hasana wa kina azaban nahr Ya Allah Ya Rabbana teguhkanlah hati kami dalam kebaikan Ya Allah teguhkanlah hati kami di jalanmu Ya Allah Janganlah engkau palingkan hati kami Kepada hal-hal yang engkau benci Ya Allah Janganlah engkau palingkan hati kami Kepada hal-hal yang tidak engkau ridho Ya Allah Teguhkan hati kami Sampai akhir hayat kami Ya Allah Sampai hembus nafas terakhir kami Ya Allah Sampai kami kembali pulang Kepadamu Ya Allah Ilahana Istiqamahkanlah hidup kami Di jalanmu Ya Allah Tetapkanlah Langkah-langkah kaki kami hanya di jalan-Mu, Ya Allah. Ilahana. Kami berlindung kepada-Mu dari hati yang terbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Kami berlindung kepada-Mu dari hawa nafsu yang menggiring kami kepada dosa-dosa. Kami berlindung kepada-Mu dari hati yang keras, dari mata yang tidak bisa terjaga, dari lisan yang berucap dengan hal yang tidak engkau ridhoi. Kami berlindung kepada-Mu dari setiap kekeliruan dan dosa, Ya Allah. Ilahana, bimbing hati kami, bimbing lisan kami, bimbing pandangan kami, bimbing pendengaran kami, bimbing langkah-langkah kaki kami, bimbing hidup kami. Ya Allah, Rabbana, hatina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.